・おはようございます。 i n t e n g to be a do that. I'm not e if you're going to a b e to a y I'm sorry. لا اله الا الله <تصفيق> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 「あなたの声が聞 a え a よう h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 あんま بعد فإن a ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و ش الأ م م و و ال و ال ال ر الامور محدثاتها وكل م ح د ث ا بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار م ع ش ر المسلمين جما ج م رحمكم الله الله سبحانه وتعالى アマラン、カジュアリーアパイヤンディラゴカン、ディナン、パンウカトルサン、マンハラプカンウォジア、アロスサハナウタアラ。アロスサハナウタアラ、ティダムナリマ、カイスラマン、カジュアリー、ササオラン、スオ、アタスダサル、イクラス、モルニー、カラス、モルニー、カラス、モルニー、カラス、モルニー、カラス、アロスサハナウタアラ。サバゲマン、アロスサハナウォーターアラ、ティダムナナナリマ、アマラン、デリアロン、モスリ 私たあまらん、やん ap、si ada、り、ah、ら、こ、た、す、だ、さ、い、ひ、ら、さん、む、に、む、は、ら、さん、あ、ぱ、やん、あ、だ、り、し、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、さ、あ、あ、さ、あ、あ、さ、あ、あ、 よじあいどじいはだんわもじあだかんやりあだなあままなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまなあまな よく知り a いのシェイクアクバルを知り e いのシェイクアクバルを知り合いのシェイクアクバルを a り合い a シ a イクアクバル a 知り a いのシ a イクアクバルを知り合いの a ェイクアクバ a を知り e いのシェイク a クバルを知 g 合いのシェイクアクバルを知り合いのシェイクアクバルを知り合いのシェイ n アクバルを知り合いのシェイク a クバルを知り合いのシェイク u クバルを a り合いのシェイクア Banyak orang-orang Dalam rangka menipu Manusia mereka pura-pura Masuk Islam Supaya dianggap muslim Oleh kaum muslimin Sehingga dia bisa melakukan pengerusakan Di barisan kaum muslimin Itu adalah bermasuk Islam Atas dasar ria Seperti orang-orang munafik Mereka ketika masuk ke dalam Islam Ketika mereka Iklar dua kalimat syahadat Bukan atas dasar 私たちはあなたの間に、あなたの間に、あなたの間に、あなたの間に、あなたの間に、あなたの間はははたの間に、あなたの間に、あなたの間に、あなたは間に、あなたの間に、あなたのはに、あなた e 間に、はなたの間に、あなた Sebagai kaum muslimin. Karena mereka hidup di tengah kaum muslimin. Maka mereka masuk Islam di sini. Secara zahir dia muslim. Tapi di hadapan Allah adalah apa? Orang kafir. Innal munafiqina fidarkil a s f a l minan nar. Orang-orang munafiq itu berada di neraka yang paling dasar. Allah juga mengatakan tentang orang-orang Yahudi. Yang berpesan kepada sesama mereka. Untuk apa? Untuk pura-pura masuk Islam Kemudian setelah itu Melakukan kekafiran Allah mengatakan Wa min ahli kitabi, aminu akhirahu Sekelompok daripada ahli kitab Mengatakan aminu Berimanlah kepada orang Kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Di siang hari. Wakfuru akhirahu dan kafirlah. Di akhir. Maksudnya kemudian.、E, di akhir hari hendak, hendaklah kalian kafir. Dengan tujuan untuk menipu kaum-kaum muslimin. n a a l l a h u m yarzi'un. Supaya orang-orang mu'min itu kembali juga ke dalam kekafiran. Jadi mereka pura-pura masuk Islam. Untuk mengelabui kaum muslimin. Nah orang semacam ini ketika ee, melakukan masuk Islam atas dasar Riyah Dia adalah orang musyrik, orang kafir Seandainya kaum muslimin tidak mengetahui tentang kebohonan g mereka Tentunya menghukumi berdasarkan z a h i r n y a Akan tetapi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang semacam ini adalah orang-orang kafir Jadi yang pertama Riyah Yang merupakan syirik akbar. Kemudian yang merupakan syirik akbar juga macam ria. Adalah orang melakukan amal ibadah. Karena ria. Karena pujian manusia. Dalam amalan-amalan ibadah. Yang bila ditinggalkan merupakan kekafiran. Contohnya seperti sholat. Meninggalkan sholat adalah kekafiran. Karena Allah, Allah Rasulullah mengatakan. b a i n a rojuli wa b a i n a s y i r k i wal kufri tarkus sholah. Antara seorang dengan kekafiran dan kemusyrikan itu adalah meninggalkan shalat. Rasul juga mengatakan, Al-Ahdulladzi bainana wa bainahum a s s a l a t s e m a n t a r o k a h a f wa q a d i k a f a r Batas atau perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah shalat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Berarti meninggalkan shalat adalah kekafiran. Dan para sahabat pun telah ijma atas kafirnya orang yang meninggalkan shalat fardu. Ketika seorang melakukan ibadah salat, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan ibadah salat lima waktu, bukan karena Allah tapi karena Ria, maka itu sama seperti orang yang tidak salat. Orang yang tidak salat adalah orang kafir. Sehingga, ketika orang melakukan amalan ibadah salat karena Ria, di mana dia tidak melakukan salat itu kalau tidak ada manusia. Tapi kalau ada manusia, ada kaum muslimin, dia melakukan sholat Maka Perbuatan tersebut merupakan syirik akbar Kenapa? Karena hakikat dia itu sama dengan orang yang tidak, tidak sholat Karena Allah SWT u u b h h a a n a a a a l tidak menerima amalan orang yang apa, melakukan riya di dalamnya Jadi orang yang sholat Seperti orang-orang munafik Orang-orang munafik Mereka sholat ketika apa? Ketika siang hari. Ketika sholat zuhur, asar, mereka sholat bersama kaum muslimin. Kenapa? Karena kelihatan oleh kaum muslimin. Karena dahulu、e, masjid tidak ada,、e, lentera tidak ada, listrik. Mereka、e, ketika malam hari sholat gelap. Makanya mereka, kalau malam hari, mereka tidak datang sholat berjamah a bersama kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Kalau siang hari, mereka sholat supaya kelihatan sebagai orang 私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たち a 言 a は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たち a t i s 私たちの言葉 a 私たちの u 葉は、私たちの n 葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私 a ち a 言葉は、私たちの言葉は、私たちの言 n は、私た e の言葉は、私たちの言葉は、私たちの n 葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私 n ちの言葉は、私たちの言 a は、私 o r a n g は、私たちの言葉は、a たちの言葉は、私たち s a 葉 a 私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たち Ketika datang ke masjid, siapa yang hadir tidak kelihatan. Maka mereka tidak hadir. Berarti ketika siang hari, sholat zuhur, a s a r maghrib, masih kelihatan. Mereka datang itu bukan karena Allah SWT, u u b h h a a n a a a a l tapi karena riyah. Nah mereka itu apa? Orang kafir, orang musyik. r Karena hakikat mereka itu sama dengan orang yang tidak, tidak sholat. Jadi orang melakukan amalan karena riyah, ビラアマラント r ブーツビラディティングアルカニアムロパカンカカフィランマカ n ティ a ムラコカニアタスダサリアマカリアニアイトムロパカンシェリックアクバルセブ a ディソラダメニ a ルカニアダラカ a フィランカ a ィ a dia adalah orang デ a f i r Allah mengatakan、e ファワイル للمصلين الذين هم عن صلاتهم س ا و ن الذين هم ي ر ا و ن です。الذين هم يراؤون。そして、あらんあらんの言うと、リアインディアッキャティカ、サラッキャ。そして、あらんあらの言うと、あらんあらんの言うと、あらんあ Para apa togut, orang-orang togut itu supaya kelihatan sebagai orang Islam, mereka pura-pura apa? Mereka sholat, naik haji, bukan karena Allah. Tapi supaya apa? Supaya dianggap sebagai orang Islam oleh kaum muslimin yang, yang awam, yang tidak paham tentang mereka. Jadi mereka sholatnya itu bukan apa? Bukan karena Allah. Tapi apa? Sia s a t a n sholat politik. untuk apa mencari masa kalau masuk ke daerah yang di situ kantong-kantong kaum muslimin mereka apa dengan penampilan pakai kopiah pakai baju koko mereka rajin datang ke masjid mereka mendatangi pesantren-pesantren jadi mereka apa ria itu semua bukan karena Allah Subhanahu Wataala jadi mencari mencari nama menggunakan din ini untuk kepentingan apa dunia mereka kemudian juga termasuk r i a yang merupakan syirik a k b a r adalah orang yang mayoritas amalannya itu karena r i a Mayoritas amalannya itu karena r i a Dalam arti dia beramal kadang karena Allah akan. Tapi mayoritasnya itu lebih dominannya adalah r i a karena manusia. Mereka adalah orang-orang macam orang-orang munafik juga. Wa ila qawmu ila salati a w m u u s a l a よろーんなさわらやすくおならわはいらかわいいらかわいいらかわいいらかわいいらかわいいらかわいいらかわいいらかわいいらかわ i いらかわいいら t わいいらかわいい m e わいいらかわいいらかわいいららかわいいらかわらかわいいらかわらかわいいらかわいいらかわいいらかわいいらかわいいらかわいいらかわいいらかわいいらかわいいらか Dianggap oleh manusia Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini juga termasuk orang m u s y r i k rianya adalah Syirik akbar Seperti Tadi fenomena、e, Zaman sekarang ketika apa orang Ingin menurut jabatan Tertentu Mereka apa? Musim-musiman mereka rajin、syarat. Mereka rajin ibadah Padahal biasanya n g g a k pernah Biasanya apa? Tidak pernah Tapi ketika musim-musim tertentu mereka menggunakan sholat ini sebagai apa? Sebagai kendaraan politik mereka untuk meraih masa mendapatkan banyak suara dari kaum-kaum muslim i n Orang-orang sekuler mereka apa? Semacam ini. Jadi mereka menjadikan ibadah itu、e, ibadah yang mestinya karena Allah itu untuk tujuan manusia, untuk tujuan politik mereka. Nah, orang semacam ini apa? Ada orang kafir. orang musik karena apa karena mayoritas amalannya bukan karena Allah Subhanahu Wataala itu adalah tiga macam、uh, riyah yang merupakan syirik akbar kemudian、uh, ada riyah yang merupakan syirik asghar rasul u l l a h mengatakan in a h w a fuma aqabu ala, alaikum a s y i r k u al asghar ar riyah rasulnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalianlah syirik asghar yaitu ar riyah E, ria macam apa Yang merupakan syirik asal? Yang pertama Seperti orang yang melakukan Amalan dari dasarnya Untuk mendapatkan pujian manusia Dengan syarat Amalan ini bukan amalan Yang bila ditinggalkan merupakan Kekafiran Seperti melakukan ibadah Shalom sunnah s a l a t sunnah s h a d a r o h sunnah Jadi amalan-amalan yang bila ditinggalkan itu bukan merupakan kekafiran. Ketika orang mengerjakannya untuk tujuan pujian manusia, berarti a k a n n a r i a h maka ini adalah syirik aslar. Dan masuk di sini sabda Rasulullah s.a.w. Inna akhwapa ma'akhabu alaikum asyirku aslar. a Riyah. Yang paling aku khawatirkan atas kalian itu syirik aslar, itu apa? a r i y a Di antaranya tadi orang yang melakukan amalan karena dia dengan syarat amalan ini bukan amalan yang bila ditinggalkannya merupakan kekafiran kalau amalan yang bila ditinggalkannya merupakan kekafiran tuh seorang melakukan ibadah tersebut karena dia tadi masuk dalam golongan syirik akbar kemudian、eh, yang kedua adalah orang yang beramal awalnya karena Allah melakukan amal ibadah karena Allah orang muslim maksudnya, orang muslim melakukan amalan ibadah karena Allah seperti s a l a t sunnah baca Al-Quran karena Allah s a u m sunnah、e, karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di tengah ibadah tersebut di tengah sedang melaksanakan ibadah muncul apa muncul dia ingin dipuji oleh orang lain ingin disanjung oleh orang lain. Jadi munculnya itu bukan di awal. Di awal dia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika s h o l m ketika sholat sunnah dia karena Allah. Tapi di tengah-tengah umpamanya muncul orang datang orang yang dia ingin dipuji o l e h o r a n g tersebut ketika dalam sholat tersebut.、E, ini ada dua keadaan. Yang pertama bila dia E, apa, me, berusaha untuk menghilangkan perasaan Ria ini dari dirinya, dia berupaya keras untuk melenyapkan、e, ke, apa, e, perasaan ingin dipuji dari dirinya ini, dia berusaha sekuat tenaga sampai hal itu hilang maka munculnya Ria di tengah amalan tersebut dan dengan upaya dia untuk melenyapkan Ria tersebut tidak mengganggu Atau tidak menggugurkan, tidak membatalkan pahala ibadah tersebut. Karena Rasulullah s.a.w. mengatakan dalam hadis suhari muslim dari hadis Abu Hurairah r.a. Inna allaha t a j a w a l i an ummati ma haddasat bihi anfusuha malam ma ta'mal bihi awta kalam semuanya Allah menggugurkan dari umatku apa yang d i b i s i k a n oleh jiwanya malam ma ta'mal bihi Selagi belum melakukan dengan anggota badan, atau taker lam, atau belum berbicara, jadi bisikan jiwa. Kalau bisikan-bisikan yang buruk di dalam jiwa, bila di、e, orang berupaya untuk melenyapkannya, maka itu tidak apa, tidak menggugurkan, tidak mengganggu keyakinan seseorang tersebut, tidak mengganggu ibadah orang tersebut. Karena tadi Rasulullah mengatakan Allah menggugurkan dari umatku apa yang dimisihkan oleh jiwa mereka apa yang dimisihkan oleh jiwa mereka selagi belum dibuktikan dengan anggota badan atau dengan ucapan perbuatan. Jadi bisikan jiwa selagi apa itu di walaupun itu buruk tapi kemudian dihadang dengan berupaya untuk melenyapkannya itu tidak mempengaruhi ibadah seseorang. Ada pun Kalau seandainya perasaan r i a ini yang muncul di tengah ibadah ini diikuti terus oleh orang tersebut. Sehingga berakibat pada ibadah, lanjutan ibadah tersebut. Dia berupaya y a a a u m m p n untuk memperindahnya, memperbagusnya supaya dipuji oleh orang yang muncul tersebut. Maka disini ada perbedaan diantara para ulama dan yang roji adalah bahwa amal ibadah yang dia lakukan tersebut. Khusus kaitan dengan a m a l itu adalah apa,、e, Gugur Gugur Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan dalam hadis k u n c i d e r i imam muslim、e, Man amila amalan Ashraqafihima igairi Taroktuhu wa s i r k a h u Barang siapa? Melakukan amalan Yang Dia menyertakan yang lain Bersamaku di dalamnya j a d i awalnya karena Allah Terus dia menyertakan selain Allah. Maka apa? t a l a g tuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan apa yang dia sekutukan itu. Dalam halis yang lain, nanti Allah akan memerintahkan orang tersebut di hari kiamat untuk meminta pahala kepada pihak yang dia ria karenanya. Jadi disini, orang yang beramal、e, dalam amalan-amalan yang tadi, yang bila ditinggalkan tidak mengugurkan g keislaman, bila dia melakukannya, Karena Allah, kemudian muncul di tengah、e, i b a d a h tersebut perasaan ria bila dia menghadangnya dan lainnya maka tidak menjadi masalah dan bila dia mengikutinya maka amalan tersebut adalah gugur, amalan tersebut gugur、e, tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala dan termasuk syirik a s g a r karena、e, beramal karena selain Allah adalah syirik a s g a r walaupun gambarnya gambarannya adalah amal ibadah. Tapi kalau kanari ya justru mendapatkan syirik asghar syirik asghar itu lebih besar dosanya daripada dosa besar dan syirik asghar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak m e n g e k a l k a n di dalam n a f i n e r a k a karena masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu Wa t a a l Inna a l l a h a l a y a k f i r u a y y u s h a k a b i h i wa yakfiru madunazali kalimayyasha もし言われていると言われていると言いると言われていると言われていると言われていと言われていると 私たちは、私たちの間で、私たちの間で、a たちの間で、私たちの間で、私た r の間で、私たちの m a 私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、a たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私 k a の間で、私たちの間で、私たちの間で、a たの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの i で、a たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちのの間で、私たちの間で、私たちの間の間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間 E, perbedaannya dengan dosa d o maasyid biasa Bahwa syirik asgur itu tidak diampuni Sedangkan dosa-dosa yang lain ada kemungkinan untuk diampuni dengan masyidah Allah、e, Jadi syirik asgur akan mendapatkan s a n k s i n y a dari Allah SWT Walaupun tidak mengekalkan atau tidak mengeluarkan Atau tidak menghapuskan seluruh amalan ibadah orang tersebut Barat Allah k h a i l s a h baik yang merupakan、uh, dan t tentunya ketika kita m e n g e t a h u i hal ini, maka ini mendorong kita u n t u k selalu Mengamati amalan kita Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya amal ibadah kita ini Murni karena Allah subhanahu wa ta'ala Kadang muncul、uh, Ria kita berupaya Untuk menolaknya Dan tadi disebutkan bahwa Kalau Ria muncul di tengah amalan Orang muslim melakukan amalan Di tengahnya muncul Ria Dan kalau diikuti maka Menggugurkan amalan tersebut Itu di dalam amalan-amalan Yang sifatnya satu kesatuan. Yang tidak bisa dipisahkan seperti sholat. Itu ada satu kesatuan. Sunnah satu kesatuan. Shoum satu kesatuan. Haji satu kesatuan. Tapi kalau bagaimana kalau dengan、e, seperti mencari ilmu. Kadang orang mencari ilmu karena manusia. Itu juga ria kan. Nah bagaimana muncul ria umpamanya. Nah disini... Mencari ilmu adalah amalan yang terpisah-pisah Bahkan bisa jadi orang di awalnya bukan karena Allah Tapi setelah paham Di tengah perjalanan mencari ilmu Akhirnya dia mengikhlaskan Maka disini apa? Yang tidak diterima itu adalah amalan yang sebelumnya Ada pun yang berikutnya butuh kepada s a j i d i b a n n i y a Memperbarui h a niat Makanya ada ucapan-ucapan salat bahwa Kami dahulu mencari ilmu di awalnya Karena dunia Kemudian kami paham dan akhirnya kami Apa、e, Memperbaharunya karena Allah Jadi amalan-amalan yang sifatnya、e, Tidak satu kesatuan Terputus antara satu Dan yang lainnya Itu ketika muncul i a Baik di awal maupun di tengah Maka perlu, perlu apa k a j d i a Seseorang di awal mencari ilmu Bukan karena Allah supaya mendapatkan ijazah, supaya dapat pekerjaan yang mendapatkan dunia dan yang lainnya. Itu bukan karena Allah, itu karena dunia. Kemudian setelah paham dalam mengkaji ilmu ini bahwa itu tidak boleh, itu menggugurkan amalan. Hanya dia sadar, maka ketika seperti itu, maka dia harus memperbaharui niatnya. Supaya amalan pencarian ilmu sesudahnya murni karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi、eh, yang tadi tergugur itu syarat total itu kalau satu amalan yang merupakan satu kesatuan yang antara awal dan ujungnya itu saling berhubungan, berkaitan, tidak bisa dipisahkan ada pun yang bisa、eh, yang tidak saling keraitan, tapi masing-masing、eh, eh, berdiri sendiri atau bisa dipisah-pisah, maka、eh, hanya mengugurkan g amalan yang sebelumnya では、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちのでを聞 n て、私たちの a を聞いて、私たちで話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話をを聞いて、私たちの話をて、 اللهم ا غ a t للمسلمين و i ل لم س لم وال م س ل م ا ت و ا ل م a م ن ي ن و ا ل s ؤ م ن ا ت ال احياء م ن u م والاموات w a ك سميع قريب مجيب د ع و l ت ويا قاضي الحاجات اللهم اعز ا ل ا a ل ا م و ا ل a س ل م l ن ا ل a m م ا ع m الاسلام و ا ل م l ل م ي ن و a r a t a w a ف ر ة والمرتدين و m i r a ع د ا ء الدين a ا رب al alamin ا ل ل ه م ن ص ر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين الصادقين في كل مكان اللهم ن ص ر ه م على عدوك وعدوهم اللهم ن ص ر ه م ولا تنصر عليهم اللهم ن ص ر الدولة ا ل إ س ل ا م ي ة على من ن ا و أ ه ا وعلى من عادى ها يا رب العالمين اللهم ن ص ر ه ا نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين